Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa rada abihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah Amma ba'd Jemaah sekalian yang saya hormati Marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Pada siang ini akan kita bahas tentang siapapun bisa sedekah Dari buku yang baru saja saya terbitkan Buku yang ke-28 Sedekah itu dari kata sodakoh. Sodakoh itu artinya benar. Sedekah berarti kita membuktikan kebenaran iman kita. Iman itu kan tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Persoalannya diakui apa tidak iman kita oleh Allah. Biar supaya diakui, salah satu yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah bersedekah. Dan Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bersedekah, tetapi Allah juga menyediakan nilai keutamaan yang sangat besar. Nilai keutamaan, termasuk di dalamnya tentu saja nilai pahala yang sangat besar untuk siapa saja yang bersedekah. Satu di antaranya, di dalam buku ini dari dua belas itu utamaan sedekah satu diantaranya adalah sedekah itu bisa mencegah kita dari masuk neraka Rasulullah menyatakan dalam satu hadisnya kita pun nar walau bisik kita malah takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya sedekah dengan sebiji kurma jadi kalau kita bisa sedekahnya hanya berupa sebiji kurma lakukanlah itu jangan suka meremehkan orang berseberkas dalam jumlah yang kecil daripada sedikit mendingan nggak usah nah, jangan suka begini sedikit banyak itu kalau memang sesuai dengan kemampuan kenapa tidak nah ini satu contoh keutamaan lain dari sedekah itu pahalanya besar pahalanya besar, pahalanya banyak. Sampai di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam saya baca artinya saja riwayat Bukhari. Barang siapa yang bersedekah dengan sedikit kurma dari usaha yang halal Maka Allah tidak akan menerima kecuali dari yang halal. Kalau sebatas dengan sedikit kurma yang halal ya ini yang yang bakal diterima oleh Allah. Maka sesungguhnya Allah akan menerimanya lalu merawatnya. Jadi pahala sebatas yang sedikit kurma itu. Diterima oleh Allah Kalau memang itu dari usaha yang halal Sesudah diterima, dirawat Untuk siapa dirawat? Untuk orang yang sedekah Untuk yang menyedekahannya Sebagaimana salah seorang di antara kamu Merawat kuda Sampai menjadi seperti gunung Dibahasakan begitu Merawat kuda sampai segede gunung Ada kuda segede gunung? itu menunjukkan betapa besar pahala orang yang bersedekah. Baik, buku ini ada tiga bagian. Bagian pertama tentang keutamaan sedekah, yang tadi sudah kita sebut dua poin keutamaan sedekah, ada dua belas keutamaan sedekah di dalam buku ini. Yang kedua adalah sedekah dengan harta, sedekah dengan harta, sedekah yang pakai harta nah kalau disebut sedekah pakai harta itu juga berarti ada sedekah yang tanpa menggunakan harta jadi meskipun orang tidak punya harta dia ya, bisa melakukan sesuatu yang nilainya adalah nilai sedekah jadi orang bisa sedekah dengan harta bisa sedekah tanpa harta dan ternyata Sedekah dengan harta itu tidak hanya berupa membagi harta, membagi uang. Tidak hanya itu. Yang dalam bentuk harta tidak hanya berupa membagi uang kepada orang lain. Nah di antaranya yang ini ada 15 poin ya. Bentuk-bentuk sedekah yang menggunakan harta itu ada 15 poin. Tetapi saya menyebutkan beberapa saja misalnya menggaji pegawai kalau menggaji itu kan bukan bagi sebenarnya memang dia kerja, dia harus kita gaji kita beri upah yang cukup sehingga kalau kita sudah bisa memberi upah yang cukup itu namanya kita bersedekah. Jadi enggak nakibu begitu aja kan. Ada orang kerja kepada kita. Sehingga dia. Memberikan jatahnya. Kepada kita melalui pekerjaan. Di dalam hadis. Riwayat. Ibnu Majah. Itu dikatakan. Berikanlah upah kepada pekerja. Sebelum kering. Keringatnya. Itu sampai begitu. Tetapi. Tidak usah dipahami secara Artian Untuk menunjukkan bahwa Sebelum kering-keringannya Itu menunjukkan harus segera Membayar upah itu Jangan suka ditunda-tunda Segera dibayar Upah seseorang Ini katakan-katakan Ada upah Yang belum dibayar 3 bulan 6 bulan Nungguin demo baru dikasih Berarti kalau orang tidak beringkatan terus dari kasih. Kalau dia tidak oh, beringkatan terus dari kasih. Intinya adalah upah itu harus segera dibayar. Dalam hadis yang terkait dengan ini. Warisan itu kata Nabi. Tidak boleh dibagi-bagi dengan dikuahkan dinam. Apa yang kutinggalkan terkemudian sebagai namka istriku. Dan untuk mencukupi pegawai itu, itu semua adalah sedekah. Jadi mencukupi pegawai orang yang bekerja kepada kita itu adalah sedekah. Di dalam hal ini juga berarti memberi makan kepada keluarga, istri dan anak itu juga sedekah. Itu yang pertama dari 15 poin. Tentang sedekah yang pakai harta Menghiasi kegauan Yang kedua Ini yang jarang-jarang dibahas Atau yang selama ini mungkin tidak dipahami Karena kita menganggap Yang namanya sedekah itu ngasih mulut Padahal tidak selalu Apalagi itu Yaitu Kita bisa bersedekah dengan harta dalam bentuk meminjamkan uang, meminjamkan uang, minjeminduit ada orang kesulitan, lalu kita pinjami uang. Nah, meminjamkan uang ini separoh dari jumlah yang kita pinjamkan itu bernilai sedekah. Jadi kalau kita meminjamkan uang sejuta ke kepada seseorang. Uang itu kan akan kembali sejuta, tapi lima ratus ribunya itu seolah-olah kita bersedekah nilainya nilai sedekah. Maka kalau ada orang butuh pinjaman, pinjami, duitnya kembali dan nilai sedekahnya dapat. Kenapa? Karena itu tolong menolong, kita menolong orang, membantu. Jadi pinjam meminjam itu babnya bab. Sob tolong-nolong Jadi bukan saya mau cari keuntungan Dari meminjamkan uang Pak saya minjam duit dong pak Oh boleh berapa Sejuta Oh kalau sejuta Kamu membalikinnya Sejuta tiga ratus Lalu saya pinjamin Mau begitu ya. Apa-apa deh Kalau saya lagi perlu ya, Sejuta tiga ratus Nih Perhatiin ya, hitung ya. Satu, warna merah nih, seratus ribu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kok eh, oh, tujuh pak? Kan kembali ini sejuta. Yang tiga ratus saya ambil dulu. Nanti kamu kembali ini sejuta. Begitu nggak biasanya? Nah kalau begini namanya nggak benar. tapi kalau orang mau mengucapkan terima kasih tanda terima kasih sudah dibantu boleh tanda terima kasih tanpa saya minta pak saya minyak duluin sejuta oh boleh nih kasih sejuta apa ya kapan bayarnya bayarnya dua bulan lagi tanggal dua dua bulan lagi nah, dua bulan lagi datang dia pak alhamdulillah saya sudah dibantu dengan dipinjamkan uang sejuta sehingga saya sekarang sudah bisa jagang, bisa usaha sekarang saya sesuai dengan perjanjian, mau saya mau kembalikan ini sejuta ya, saya terima sebagai tanda terima kasih, Bapak sudah menolong saya, ini tanda terima kasihnya saya hadiahkan 300 ribu, nah, itu boleh dan pun terima kasihnya boleh Jangan ngomong ah yang model begini di kedemen nih. Kalau mau minjam lagi, boleh, kalau model begini. 10 juta saya pasti kan, kalau mau model begini nah ini enggak boleh diingomuin. Udah gitu, pada saat ini orang datang bayar utang, itu memang lagi ada tamu juga. Di rumah saya ada tamu. Orang ini pun mau pinjam duit. So, tuh, kalau pinjam tuh kayak dia ngomong nah. kayak sama orang ini. Ah ini nggak boleh. Ini namanya kementir amatiran. Baik. Jadi meminjamkan uang itu separohnya adalah sedekah. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad sesungguhnya pinjaman uang itu berlaku seperti separuh sedekah. Meminjamkan uang itu seperti separuh sedekah. Jadi nilai sedekah kita dapat dari pinjaman uang kepada orang lain. Nah itu, itu sedekah yang pakai harta. Jadi tidak semua kita bahas. Nanti bisa dibaca di buku ini. Hmm. Yang ketiga bab yang ketiga Adalah Sedekat tanpa harta Nah, kalau sedekat tanpa harta Di dalam buku ini Saya mencatat ada 28 Kalau sedekat bentuknya yang pakai harta 15 Kalau yang tidak pakai harta Bentuknya ada 28 Apa saja itu? Oh, yang sering kita dengar itu apa? Apa sumukapi <Sanjungi> wajib ahi adalah apa dahok senyum pada saudaramu itu adalah sedekah. Tetangga manusia tu kan saudara, jadi senyum sama orang lain. Punya duit, enggak punya duit senyum. Cuma masalahnya kalau kita senyum kalau enggak punya duit apa aja. Terus apalagi Menjamaikan orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada orang bermusuhan, kita itu jangan memperkeruh hubungan mereka, tapi bagaimana kita menjernihkan sampai kita bisa mendamaikan. Suami istri konflik, itu kan lagi bermusuhan namanya. Kita diminta pendapat. Misalnya kita ini iparnya gitu keluarganya, lalu kita berpihak pada salah satu. Nah ini jangan, tapi berusahalah untuk tidak mainkan. adik saya kan punya istri, dia lagi ada masalah dengan istrinya, curhat sama saya, dia cerita begini-begini-begini-begini. Nah kalau begitu modelnya sih, kalau saya jadi kamu, saya ceraikan dia. Meningat menceraikan saja. Mesti banyak perempuan lain yang lebih baik dari dia. Bukannya didamaikan. Malah jauh cerai. Jadi bahkan mendamaikan orang yang bermusuhan. Itu sedekah yang paling utama. Kata Nabi. Riwayat Abrami dan Baddar. Rasulullah menyebutkan Abdul Sadakok Islahu Zazil Baik. Terdakah yang paling utama adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadi orang bermusuhan kita damaikan itu kita dapat nilai terdakah yang paling utama. Tapi kalau kita memperuncing permusuhan orang sampai betul-betul konflik berpanjangan, bermusuhan sampai apalagi tindakan fisik pembunuhan, ini dosa yang besar. Jadi mendamaikan orang yang bermusuhan. Nah, yang berikut, yang juga menarik, itu adalah membimbing orang yang sesat. Membimbing orang sesat. Membimbing orang sesat itu bisa kita pahami dengan dua makna. Makna yang pertama, ini orang punya pemikiran, punya keyakinan yang tidak benar. Kita beri pengertian yang benar. Kita kasih pendapat-pendapat yang baik. Sehingga dia meninggalkan keyakinan yang tidak benar itu. Apalagi kalau dia sampai ikut aliran kesat. Yang disebut aliran kesat. Lalu kita mendakwakannya. Kita berdialog kepadanya. Lalu dia kembali ke jalan yang benar. Itu sedekah kita bersama orang itu nilai sedekah kita dapatkan yang kedua kita bisa mendapatkan nilai sedekah dengan cara ngasih tahu alamat jadi kalau orang kalau orang nyatar nanya nanya alamat pak, kalau mau ke sempat-sempat putih dari sini kemana ya jalannya? kasih tau oh, itu terbesar kasih tahu. itu sebetulnya namun kadang-kadang ada orang kalau tanya gak punya sopan santun mobil berhenti dia gak turun di pinggir jalan ada warung nah, orang jual rokok, jual minuman jual permen. buka jendela dipanggil tuh orang yang lagi Jualan yang lagi ngobrol-ngobrol di samping kiosnya itu gerobaknya nah, mas, tolong ada apa pak, dikirain mau apa ya dikirain mau beli eh. saya mau nanya kalau mau ke Cepaka Putih itu lewat mana ya Ye, dikirain mau beli mau nanya alam sudah ya? kesel nih orang yang punya warung ini kesel, karena kesel Bukan ditunjukin jalan ke arah Sepa Putih. Tunjukin mana? Oh, Bapak kalau dari sini, Pak, sini belok kanan. Nanti Bapak ketemu Harmoni namanya. Habis Harmoni itu belok kiri, Pak. Belok kiri, nanti ketemu jalan tol, masuk aja ke jalan tol sampai ke Merak. Kalau kita kasih tahu yang benar, itu kedekat Enggak ngeluarin duit. Nah, itu. Jadi memimpin orang yang tertaf itu adalah sedekah. Ada yang mau nanya dulu boleh? Sebelum kita lanjutkan. Kalau enggak ada kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah memberi saran. Memberi saran, memberi pendapat, memberi masukan-masukan kepada orang. Itu juga sedekah. Dalam satu hadis riwayat Syaikh ini, Rasulullah SAW berkata, "Wabarakatuh Raja Radhiyiyi al Wasri laka tabarak. Dindinganmu untuk orang yang lemah pandangannya adalah sejuta bagimu. Orang yang lemah pandangannya, orang bingung, orang bingung, ajak ngomong, kasih saran yang baik." Lalu dia bisa keluar dari masalahnya. Wah, itu luar biasa, segera. Meskipun kita tidak mengeluarkan uang. Maka kalau ada orang minta pendapat, berilah pendapat. Jangan kita tidak mau memberikan pendapat. Ada orang SMS kepada kita minta pendapat. Kalau minta pendapat kan, kita mikir-mikir kan. Kalau minta pendapat boleh, gratis. Apalagi orang kirim email minta pendapat, orang telepon minta pendapat, orang ngobrol minta pendapat. Ah itu bagus. Kita memberikan pendapat kepada orang yang butuh. Apalagi banyak orang yang spread kan sekarang banyak orang stres. Konon, menurut informasi di koran-koran itu rumah sakit jiwa semakin tidak bisa menampung pasiennya. Makin banyak nah, orang stres, orang bingung akibat bingung yang tidak bisa tertakluk. Maka kita memberi saran itu. itu sedekah yang tidak pakai harta. Ada lagi melangkah ke masjid. Melangkahkan kaki kita menuju masjid itu langkah-langkah kita adalah sedekah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu dikatakan wa kullu khutwatin yashiha ila musallati sadaqah. Setiap langkah untuk pergi sholat adalah sedekah. pergi sholat ke masjid tentu saja itu sedekah. kan setiap kita ke masjid itu mesti sholat meskipun acara kita ke masjid bukan acara sholat tapi kan kita sholat juga akhirnya kenapa? karena yang pertama kita lakukan ketika masuk ke masjid sholat sholat masjid Orangkah yang masuk masjid. Makanya orang kalau masuk ke masjid, itu seharusnya semuanya sudah bermudu. Semuanya sudah memakai pakaian yang menutup aura. Nah, cuma ternyata tidak terlalu begitu. Orang masuk ke masjid, orang masuk masjid tidak mudu. Orang masuk masjid tidak menutup aura. Terutama perempuan. Laki-laki, umumnya pakai tanah panjang. sudah menutup aura. Tapi perempuan kadang tidak menutup aurat, akhirnya dia tidak sholat tahiyatul masjid, ya soalnya ke masjid ini mau melangsungkan akad nikah, wah macamnya begitu, mau akad nikah, pesan enggak sholat, tahiyatul masjid, penghulunya juga kadang-kadang enggak -kadang sholat. Saksi, enggak solat, tahiatul masjid, pengantinnya apa lagi? Jadi langkah-langkah kaki kita menuju masjid itu sejaka nilai di hadapan Allah subhanahu wa taala. Maknanya ada sahabat, namanya Bani Salama. Sahabat Bani Salama itu rumahnya paling jauh dari masjid dibanding sahabat-sahabat lain, dan dia rajin ke masjid meskipun dia rajin ke masjid ternyata dia merasa susah juga merasa repot, merasa sulit makanya dia ngomong-ngomong dengan para sahabat eh, ada yang mau jual rumah jual tanah kan ya, dekat-dekat masjid emang kenapa mau beli? iya, emang kenapa mau beli? saya ingin tinggal dekat masjid karena kalau tinggal dekat masjid itu enak, kalau mau ke masjid ada azan, mau sholat jamaah soal itu hanya beberapa langkah sudah sampai ke masjid. Sekarang ini rumah saya paling jauh. Sahabat yang ditanya, akhirnya mengatakan nanti saya kasih kabar. Kalau memang ada yang mau jual rumah, jual tanah. Sahabat ini rumahnya cerita kepada Nabi. Sehingga Nabi jadi tahu untuk maksud apa. Sahabat Bani Salamah mau beli rumah beli tanah karena dia ingin tinggal dekat masjid dengan alasan lebih praktis kalau ke masjid rumahnya dekat tapi terus apa kata Nabi dalam satu ceramah yang di situ ada Bani Salama Ibnu Hafsman nasih at-tiranti salati abadu ummi laina mamshan ta'abihum sesungguhnya orang yang paling jauh langkahnya kalau salat itu adalah yang paling besar pahalanya yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah yang paling jauh langkahnya mendengar hadis ini dari Nabi sahabat Bami Salamah mikir, wah kalau begitu enakan saya dong rumah saya jauh langkah saya jadi banyak akhirnya apa? gak jadi beli tanah, beli rumah, dekat masjid tapi dia tetap rajin ke masjid baik yang terakhir yang mau kita bahas dari kesempatan waktu yang terbatas ini menanam pohon. Menanam pohon. Menanam pohon itu juga sedekah. Apalagi kalau pohon yang kita tanam pohon yang berbuah. Ada buahnya. Ada jambunya, ada mangganya, ada apel, rambutan, apalagi. Durian oh, dan sebagainya. Wah itu bagus. Tanam pohon yang berbuah. Tidak seorang pun menanam tanaman kecuali ditulis baginya pahala sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu. Ini hadis riwayat Ahmad. Makin banyak buahnya, makin banyak pahalanya. Kenapa? Ya berkontribusi dalam bagi orang mendapatkan rezeki tidaklah seorang menanam tanaman kecuali dia mendapat pahala sebekah dari apa yang bisa dimakan dari tanaman itu nanam pohon sikong bisa dimakan daunnya nanam pohon pepaya buahnya bisa daunnya bisa nanam pohon saga daunnya bisa jadi obat obat batuk, obat sariawan nanam pohon siri daunnya bisa dimanfaatkan orang banyak yuk. bisa dimakan dari tanaman itu atau orang mendapatkan hasil dari dari pohon itu nanam pohon pisang Kuahnya pisang bisa dimakan Daunnya bisa dijual Daunnya bisa dijual Sebenarnya bisa diekspor daun pisang Karena Orang juga butuh daun pisang Apa yang dicuri dari tanaman itu adalah Sedekah bagi penanamnya Jadi kalau punya pohon jambu berbuah ada anak-anak mencuri ikhlaskan itu jadi sedekah tapi kalau kita marah-marah sudah marah-marah sedekah nggak dapat Jambunya juga nggak dapat ikhlaskan saja kalau ada anak-anak mencuri cuma kita lihat eh hey, mau apain mau jambu pasti naik jangan ditimpuk naik nih kantong ini tapi bagi dua ya jatuh kalau naik nah, jadi anak-anak dapat buahnya kita juga dapat buah apa yang dimakan oleh binatang buah dari tanaman itu adalah sedekah bagi penanamnya kalau ada binatang yang memakannya itu juga sedekah rambutan dimakan burung jambu dimakan burung apalagi dimakan ulat di mana ternyata ada oh itu sedekah tuh kepada ular-ular atau ular-ular kalau enggak ikhlas, dia enggak dapat juga sedekahnya. Apa yang dimakan oleh burung adalah sedekah bagi penanamnya. Dan tidaklah tanaman itu dikurangi atau dirusak oleh perangga, melainkan menjadi sedekah bagi penanamnya. Jadi andai dimakan naumah, itu juga sedekah juga. Dimakan ulat sedekah juga. Enggak ada ruginya, jadi. Jadi, maka orang Sangat dianjurkan untuk menanam tanaman-tanaman. Sekarang baru pada sadar ketika illegal illegal logging di mana-mana, alam sudah kacau begini, akhirnya baru mau menanam. Ya, lumayan. Baik, ini yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan bacaan adalah Alhamdulillahirobbilalamin wasalamu alaikum warahmatullah.